Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Alayhi tawakkalna Wa ilayhi anabna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Al-Mutawakilin Habibina Wa Shafi'ina wa Mualana Sayyidina Muhammad Al-Mukhtaril Amin Wa ala alihi al-Muttahariina wa Ashabihi al-Tayyibina Wa at Bi Ihsanin, bi'ihzanin ila yaumiddin Allahumma ya Rabbana kama jama'atana fi hadal Makanil Mubarakifajma'na yawmal qiyamati fil jannah Allahumma ya Rabbana kama jama'atana Kama jama'atana adsaadana Fajma' kulubana fi mahabbatika Allahumma ya Rabbana hajurna Fizumrati Habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwai Habibika Sayyidina Muhammad Wa liwai Habibika Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Rabbana rizuknal insaf Wal ikhlas Wal tawbat qabla al-maut Wal syahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Ku muslimin dan muslimat Yang senantiasa kami harap doa-doanya du Ku muslimin dan muslimat yang senantiasa kami harap kelapangan dada untuk memberikan maaf kepada kami kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa kami harap untuk senantiasa menghantarkan kami kepada kemuliaan dengan teguran dengan nasihat dengan doa dan memang yang sering dilupakan oleh seorang hamba adalah apa yang telah dirahasiakan Allah pengabulan doa dan kekasihnya itu Disembunyikan oleh Allah diantara hamba-hamba yang bertebaran di muka bumi ini Maka perlu kita membangun prasangka baik Siapa diantara kita yang paling dikabul doanya oleh Allah Tidak ada yang tahu diantara kita siapa yang paling terkabul doanya akan tetapi di saat kita kumpul seperti ini, yakin dan yakinlah ada yang dikabul oleh Allah. Maka berkat orang tersebut, akan terangkat kita bersama orang tersebut. Maka sungguh berbahagia jika kita senantiasa bisa bertemu dalam perkumpulan yang semacam ini. Jamaah. Allah akan Memperingan hisab hitungannya Ini termasuk jenis bentuk syafaat orang terhadap orang lain Orang bisa memberikan syafaat kepada orang lain Mungkin di antara kita ada orang yang Telidor urusan ibadah kepada Allah Karena bergabung di tempat ini Akhirnya diciduk malaikat dimasukkan surga bareng-bareng Kumpul dengan orang soleh enak ada di antara yang hadir orang soleh Kami yakin ada orang yang rajin dengan tahajudnya Rajin dengan puasanya Rajin dengan ibadahnya Biarpun gelarnya tidak pakai gelar wali di dunia ini Akan tapi karena kepolosannya Masya Allah Ibu-ibu di kampung banyak semacam itu Bapak-bapak Maka biasakanlah kita untuk memohon Doa kepada mereka Mereka orang-orang yang disembunyikan oleh Allah di antara hamba-hambanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Tadi sudah di sahdi, sudah diberi muqaddimah oleh Ustaz Jaafar Ath-Tayyar beliau dari Gresik. Beliau masih di Yaman. Masih menempuh pendidikan telah menyelesaikan S2-nya. Beliau juga melanjutkan pendidikan di S3-nya dengan beberapa teman-teman. Jadi Gresik, Jawa Timur, lagi ziarah di sini, kita ambil ilmunya. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengar dari beliau. Ibn Atayla As-Sakandari dalam hikmah yang ke kelima ya. 4 5. Sawab ikul himam la takhriqul asfarul aqdar. Kemarin sudah ya. Berarti yang keempat. Arih nafsak. Arih nafsaka minat tadbiri. famaqama bihi ghairuka 'anka la takum bihi linfsik. Arih nafsak, kalimat sederhana legakan dirimu lapangkan dadamu hibur hatimu dari minat tadbiri ngurusi tentang apa yang engkau rancanakan dan lakukan lihat sepotong ini sudah luar biasa maknanya Kemarin sudah dianjurkan oleh Ibn Atta'ilah Asagandari Awas Yang oleh Allah ditempatkan di maqam asbab Siapapun yang diberi oleh Allah tanggung jawab tidak boleh ongkang-ongkang Dosa itu nanti Kalau ada orang yang malas kerja, males cari duit, jangan menikah Jangan punya anak Berani menikah, berani punya anak, harus berani bekerja, bertanggung jawab, mencari sebab nafkah. Kalau tidak dosa. Ini yang disampaikan oleh Ibn Atwa'illah asalkan dari di waktu yang lalu. Awas diantara kita memang ada orang yang diberi oleh Allah tanggung jawab. Di dalam hidupnya itu karena punya anak, istri, ada yang yatim piatu barangkali, dia merawat orang tua. Maka ia harus bekerja mencari nafkah, bukan merepotkan orang lain dengan meminta-minta. Kerja dan kerjaannya itu ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahuwataala. Tapi di samping kita bekerja itu arif nafsak. Kini ada kelanjutannya arif nafsak. Setelah kamu sudah berusaha, berusahalah untuk lega lapang dada. Serahkan kepada Allah apa yang engkau lakukan. Ini maknanya tawakal. Tawakal yang benar seperti itu. Orang kalau tidak tawakal lihat capek hidupnya. Seolah-olah bisa menyelesaikan sendiri. Ah. Oh, berpikir, meres apa? Berpikir. Kemudian setelah berpikir, mengerjakan. Setelah mengerjakan dipikir lagi perhitungan untung, hasil dan sebagainya sampai capek. Maka ini merepotkan diri. Belum sampai makam tawakal. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa digambarkan seorang petani itu paling tawakal. Ia menabur benih padi setelah semai dipisah-pisah lalu diurai, di dijejer. Kemudian dikasih pupuk. Setelah itu tumbuh. Dia tinggal nunggu saja. Iburannya lihat. Keluar pagi-pagi lihat hijau. Senyum. ya Apalagi padi mulai tumbuh. Senang. Mulai menguning. Senang. Dia berpasrah kepada Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Sehingga di saat ini benar-benar untung. Bisa syukur kalau ternyata dimakan tikus. Tidak pusing. Jadi tawakal itu harus ada yang menjadikan orang itu lega di dalam menjalani hidup. Harus kita itu tawakal. Nyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syarat tawakal itu ada. Yaitu bekerja dulu, usaha dulu. Jangan sampai kita terjebak tawakal. Tawakal gak usaha. Ngapain kamu gak kerja? Tawakal. Kelaparan nanti ya. Ngapain kamu tidak mau berusaha, tawakal, tidak benar. Harus ada usaha. Dan antara usaha dengan tawakal ini harus ada keseimbangan. Usaha harus ada. Maka kalau usaha ini sudah ada dibarengi dengan tawakal. Biar tidak capek. Kadang usaha ini belum tentu sampai kepada tujuannya, belum tentu ada hasilnya di saat hati ini tidak kita siapkan untuk tawakal maka itu nanti Masya Allah putus asa, mencaci, bahkan barangkali tidak puas dengan ketentuan Allah, marah-marah sampai ada orang mengatakan kalau mendapat musibah itu, mengatakan Allah kejam. Bahkan ada yang dengan kesombongannya, dosa apa kok saya kena musibah kayak begini, oh, hebat benar nih, gak punya dosa aja. Ya. Jadi tawakal itu harus ada. Dan usaha dibarengi dengan tawakal. Dan usaha itu harus benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sendiri waktu Nabi Muhammad hijrah misalnya. Gak cukup orang itu hanya dengan tawakal, tawakal saja. Justru kalau orang tawakal tanpa usaha ini adalah dia terjerumus di, di dalam kesombongan hawa nafsunya. Bukan benar orang tawakal-tawakal. Tanpa adanya usaha. Ini pernah dicontohkan juga zaman Nabi Muhammad itu. Ada orang itu membawa onta mau sholat bersama Rasulullah. Tiba-tiba onta -tiba itu dibiarkan begitu saja. Ditanya Rasulullah. Kok kenapa kau biarkan tidak kamu ikat? hilang loh nanti katanya apa? tawakal ya Rasulullah diluruskan makna tawakal oleh Rasulullah ikat dulu baru tawakal nah, ini maksudnya usaha yang punya mobil di luar dikunci ya tidak cukup dengan tawakal saja Karena tawakal yang sesungguhnya itu menyerahkan kepada Allah setelah dia punya usaha Jadi patuh dengan nizam Allah, undang-undang Allah Allah mempunyai undang-undang harus kita patuhi Tawakal itu kan pasrah Kalau tidak patuh dengan undang-undang Allah makanya belum tawakal Undang-undang Allah itu apa misalnya Api itu bakar ya Itu undang-undang Allah Irodah -undang Allah Allah menghendaki api itu membakar itu undang-undang Allah, kemarin disebutkan. Jadi kalau kita tidak patuh dengan undang-undang Allah, tidak tawakal. Misalnya, awas ada api di belakangmu, rumahmu kebakaran, cepat keluar. Tawakal di dalam rumah. Hangus, dia belum tawakal, dia belum pasrah dengan nidam Allah. Allah membuat api itu membakarnya. Jadi ini makna tawakal kadang, kadang disalahgunakan. Jadi kita pasrah kepada Allah itu maknanya adalah pasrah dengan ketentuan Allah, termasuk pasrah dengan undang-undang Allah, hukum Allah. Ini makna tawakal. Hukum Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai muncullah hukum-hukum syariat, ada hukum kauni ini. Orang harus menghindar dari penyakit tahu dirinya itu suka kena demam tawakal tawalkalan hujan-hujanan demam bener nih. Jadi ada makna tawakal ini ternyata pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita benarkan sehingga orang itu tetap optimis. Aktif bekerja iya tapi ingat baringi dengan tawakal. Nah, kalau sudah digabungkan dengan dua hal ini Usaha yang benar, lalu dibarengi dengan tawakal maka hasilnya luar biasa. Di saat ia sudah mendapatkan buah dari usahanya, ia akan kembalikan kepada Allah, karena ia merasa tadi telah menyerahkan kepada Allah. Tapi orang yang berusaha kerja keras berasa dengan otaknya, pikiran bisnisnya, kecerdasan ilmu ekonominya, strategi bisnisnya, lupa kepada Allah, berhasil benar, jadi orang paling pelit sedunia. Bahkan muling, mungkin kejam dengan saudaranya. Jadi ini ada Imam Ibn Atwa'ilah dari pengen menggabungkan nanti. Ternyata antara hikmah 1, 2, 3 ini ada rentetannya. Orang kalau bekerja bukan dikembalikan kepada Allah, tidak bersandar dengan syariat Nabi Muhammad, syariat Allah, maka ia akan melakukan itu dengan kesombongan. Seolah-olah dia bisa melakukannya. Usaha saya, setelah takhi binis, hitung-hitungan, perangkat pagi siang. Ah, oh, berhasil. Hebat benar. Ini kan jitu. Saya punya perhitungan tepat. Ah, sombong dia sudah. Kalau ditake masalah zakat dan sebagainya, enak aja, enggak saya capek-capek keluar zakat, ya. Tapi bagi orang yang ngerti tawakal, saya waktu bekerja, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahasanya di saat bekerja diserahkan kepada Allah dan oleh Allah dikembalikan dengan keberhasilan maka mudah orang ini untuk menjadi orang baik dan soleh. Tapi orang yang dengan kesombongannya tidak mengerti makna tawakal ia bekerja dan bekerja berhasil padahal yang memberi keberhasilan adalah Allah. Tapi dia tidak sadar itu. Maka ia tidak bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buah daripada Orang yang sungguh-sungguh dalam berusaha Lalu diserahkan kepada Allah Usahanya itu tawakal Ini menjadikan orang mudah untuk berbuat baik Dengan keberhasilannya Sedekah infak Bahkan untuk ikhlas pun sangat gampang Ikhlas Yang tidak tawakal di saat bekerja Tidak bisa ikhlas Yang tidak bertawakal di dalam bekerja tidak bisa ikhlas, susah melakukan ikhlas, susah untuk ikhlas. Kenapa? Dia nanti pikirannya strategi. Contoh saja, sederhana ya. Seorang pedagang itu kalau bagi-bagi hadiah kan sebagian ikhlas sebagian tidak ya. Sebagiannya membaginya karena apa? biar pelanggannya nanti balik lagi dihitung nih, dalam setahun nih pelanggan belanja ke saya untungnya per orang itu kalau ngambil beras begini, ini dihitung wah, berarti kalau saya kasih hadiah nanti balik lagi, hitung-hitungannya adalah kembali sama, semua urusan pekerjaan akan ada, yang dihitung adalah kembalinya biarpun kelihatannya berbuat baik tapi yang dihitung kembalinya, karena apa? pekerjaannya tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau orang pengen belajar ikhlas ternyata tidak cukup orang itu belajar beramal begitu. Misalnya kita diberi duit, lalu kita belajar ikhlas, itu susah kalau tidak berangkat dari awal. Mungkin ada orang yang mendapatkan duit 1 miliar ya. Sedekah. Bisa ya? Bisa sedekah. Di situ loh baru belajar ikhlas. Tapi duitnya kan langsung dapat. Tapi nanti ada unsur Bagaimana kamu bisa dapat ya karena saya punya nama di sini orang ngasih hadiah kepada saya uncur nih kesombongan tidak lagi tawakal kepada Allah Allah itu membagi rizki membagi uang ini adalah memang kekuasaan Allah orang yang kerja keras mulai bertahun-tahun tidak dapat duit ya, ada. Jadi memang penting makna tawakal ini menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah bertawakal, dia tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena dia kembalikan kepada Allah. Bekerja. Setelah bekerja cari nafkah. Jualan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim kewajiban saya berdagang, duduk di meja di tokonya dagang. Dia tawakal. Yang penting tugas saya usaha Kemudian saya sopan santun kepada orang yang datang Setelah itu saya serahkan kepada Allah Benar ini Tapi di saat tawakalnya tidak Wah Bagaimana ya caranya Nah lihat tidak diserahkan kepada Allah Wah kalau begitu saya harus bohong Bu ini barang murah bagus Saya belanjanya begini Mulai ngomong dia Dusta Karena sudah ada unsur tawakalnya hilang jadi kalau sudah tawakal itu tidak ada menjadikan orang itu di dalam beramal susah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita melakukan pekerjaan sehingga kita ini bisa di saat berbuah maka mudah kita untuk melakukan kebaikan. Wa makaw mabi roi ruka anka lanjutannya. Apa yang telah dilakukan oleh selainmu, yakni Allah latakum bihi linafsik kamu tidak akan bisa melakukannya. Itu kan hakikat faham makna tawakal. Kamu berusaha. Siapa yang memberikan keberhasilan Allah. Jadi ya sudah serahkan kepada dat yang memberikan keberhasilan. Yang bisa dilakukan yang dilakukan oleh Allah tidak bisa kau lakukan. Kita ini hanya sebatas usaha. Orang tidak bisa mematiskan banyak orang fakultas ekonomi melarat kan? Ya? Ini ada orang ijazah S dia aja nggak punya punya duit banyak. Apa kurangnya? Itu hitungannya bagaimana? Maka di sini. Allah yang atur semua rizki Allah yang atur tugasmu hanya berusaha usaha setelah berusaha nanti Allah akan memberi sesuai dengan usahamu dan di saat Allah tidak memberi karena itu apa Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk kamu nah ini seperti itu maknanya maka di sini arif nafsek lega lego jadi bekerja nyaman Menjalankan tugas nyaman. Masya Allah. Subhanallah. Karena dia dibarengi dengan keimanan. Maka kerja setiap hari dijalani dengan kenuh keindahan. Ini saya beribadah. Cari nafkah, Mendapatkan keutamaan. Keluarnya adalah pahala. Pulang pahala. Jadi gak usah merasa capek yang bekerja di pasar. Ingat bahwasannya itu adalah pahala. Serahkan kepada Allah. Adapun masalah kaya melarat. Itu hanya label di dunia saja. Tapi kita minta kepada Allah baik di dunia, baik di akhirat rabbana atina fi hasanah ya wafil akhirat ya hasanah wa kina adha Ini harus Kalau minta kepada Allah yang baik-baik Jangan minta yang tidak baik Maka melegakan hati, ini Masya Allah perlu latihan Rela Jadi bagaimana ya kalau kita menggambarkan tentang tawakal itu Bukan seperti ini Ada orang bertawakal contoh akan tapi tidak bisa ditiru Disebutkan dalam sebuah riwayat orang tawakal وَمَمِنْتَا بَاتِنْ بِالْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللَّهِ Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali Allah yang ngasih Makan, rizkinya Allah tanggung Ada orang coba-coba Pergi ke, ke Tengah hutan atau di tempat yang jauh Akhirnya dia tidak makan Setelah dia tidak makan, itu sampai... Tuh, cuman wallah alam cerita semacam ini disebutkan di sebagian kitab-kitab kita. Bahkan Rasulullah juga pernah bercerita yang semacam ini. Tapi tidak bisa ditiru untuk orang bertawakal. Ini hanya mencontohkan bahwa kalau rezeki itu harus nyampe-nyampe. Akhirnya orang itu meninggalkan makan sehingga merak lapar karena laparnya kering mulutnya akhirnya nempel dan dia sudah tidak sadar lagi suatu ketika ada orang yang lewat ngelihat ngapain orang ini kok diem mulutnya dibuka nggak bisa akhirnya coba dikasih air mulai kebuka coba dikasih makanan mau makan lalu dia ngomong betul janji Allah ya kalau memang orang harus makan makan ya wa meminta badan fillah ila Allah rezeki tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah yang ngasih rezeki. Ini hanya gambaran bahasanya Allah akan memberi rezeki siapa saja, tapi untuk seperti ini enggak bisa orang meniru saya mutawakal. Enggak mau makan, nah, ayo berani? Saya enggak mau makan sudah. Kalau memang nanti dikasih rezeki ada di memang benar orang tua kita sayang, tapi kalau dibiarin bagaimana kalau mati? Merepotin orang juga enggak baik yang demikian itu. Jadi jangan sampai orang itu mengandalkan akalnya saja lupa kepada Allah kemudian kalau kita dalam e, alam nyata ini berkenaan dengan keimanan tawakal itu sebenarnya puncak keimanan dan se sebetulnya di saat bekerja di dalam hati didahulukan makna tawakal serah kepada Allah baru berjalan maksudnya yang kita ingat Allah dahulu setelah bekerja Sebelum bekerja, ingat. Bahasanya saya bekerja ini, saya tahu yang memberikan keberhasilan adalah Allah. Lalu bekerja, kemudian tawakal. Jadi sebelum melakukan itu, ingat Allah. Itu kan keimanan. Tapi kita sering lupa, atau barangkali ya beginilah kualitas iman kita. Mohon maaf. Seorang ibu yang anaknya sakit. Ibu cerdas itu bagaimana kalau anaknya sakit? Dibiarkan? Tidak ya? Tidak mungkin dibiarkan ya. Kalau dibiarkan alasan tawakal salah jelas ya. Biarin saja demam diare. kalau mau sembuh sembuh gak benar. Ibu cerdas ini lalu mengambil nomor telepon. Lalu telepon kepada dokter karena ini anak kesayangan. Tolong dokter saya mau ke situ sekarang. Atau daftar. Minimal ya. Dan pergi terkopoh-kopoh pergi ke sana. Betul cerdas ya. Ibu ini. Jadi kalau anak sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Tolong tanyakan kepada ibu ini. Adakah di antara ibu-ibu itu Sebelum berangkat ke rumah sakit Ngambil air butuh, sholat dua rakaat, Lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anak saya Semestinya ini yang didahulukan Dan itu iman Tapi lihat Kadang seolah-olah dokter itulah Yang bisa menyelesaikan masalah Nah ini kan termasuk kekurangan iman kita tidak tawakal kepada Allah tapi tawakalnya kepada dokter itu sebenarnya. Usaha kita datang kepada dokter, serahkan kepada Allah. Kesembuhan melalui macam-macam. Jadi barangkali ya bisa saja karena ibu ini sebelum pergi itu kok salat hajat dulu. Akhirnya penyakitnya dicabut oleh Allah sampai dokter enggak ada lagi kan? Bisa ya? Jadi kalau kita anak kita sakit cobalah sholat dulu ya dua rakaat lah, barangkali sampai rumah sakit sembuh ya. Pilih mana? Masuk rumah sakit dicublesian aja tusuk jarum dulu baru sembuh atau, atau? pilih sembuh di tengah jalan? Tengah jalan, insya Allah. Termasuk orang usaha ekonomi, toh pak. Pengen melihat tawakal kita itu kayak apa? Jangan-jangan kita itu lengah dengan akal kita, mentang-mentang kita cerdas strategi ekonomi dah saat ya bangun pagi. Jam segini, membidik pasar, paling ramai ini, tempat yang paling cocok adalah ini. Jam-jam begini saya harus sudah bangun. Wuh, Masya Allah, hebat. Luar biasa, betul, pagi pergi. Adakah di antara kita yang setiap hari bekerja mencoba menyisihkan waktu, ngambil air wudhu, sholat dua rakaat kemudian memohon kepada Allah, Ya Allah, berikan keberhasilan saya di dalam usaha ini padahal kalau ini dilakukan akan digampangkan dengan digampang-gampang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sering lalai mengandalkan kehebatan akal kita. Lain ini yang ditakutkan oleh Ibn Atwa'ilah As-Sakandari. Jadi merasa dia bisa melakukan begitu, kalau gagal lihat capek, bisa marah kepada dokternya, bisa marah dengan nah ini. Tapi kalau ahli tawakal, Masya Allah enak. Jadi di sini kita harus melatih diri untuk Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita menjalani tugas berusaha untuk berinteraksi, berta'amul, mengambil sebab. Di saat kita mengambil sebab ma'isyah, sebab kehidupan, sebab kesehatan. Harus dibaringi tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Makna iban. Bukan saja... Atau minimal kalau para bapak ibu tidak sempat... apa namanya melakukan sholat dua rakaat ya kalau imam an Nawawi r.a itu selalu kalau masuk majlis melakukan sholat dua rakaat kalau itu masjid tahiyat al masjid plus dilintaskan sholat hajat untuk siapa itu santrinya makanya muridnya juga alim-alim ya kalau bukan masjid lihat di dalam kitab tibyan kalau bukan masjid tetap sholat dua rakaat imam Nawawi bukan tahiyat al masjid tapi sholat hajat dan berdoa baru nanti masuk majelis. Ini tugasnya ustadz, enggak cukup dengan metode dakwah satu, dua, pakai alat proyektor sana sini kemudian uh, fokus apa segala macam info apa ya aduh. Segala macam itu ada sarana untuk mempermudah akan tapi yang lebih penting ternyata kesadaran seorang guru di dalam mengajar itu kesadar akan bahwasanya hidayah itu Allah yang kasih, petunjuk Allah yang kasih, maka dia itu kan sebetulnya pengen membawa orang kepada hidayah, tapi yang dihidayah kan Allah, dia ngadu kepada Allah dahulu. Maka sampai dikatakan kalau ada seorang guru ngajar bertahun-tahun, gak pernah doakan santrinya itu pengkhianat dia. Jangan-jangan dia bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya biar diagungkan, nah ini. Dan setelah itu ditambah lagi, kalau pulang enggak lupa ya Allah tadi semoga diberi petunjuk ya Allah. Lah ini bedanya. Orang yang kenal Allah dalam berusaha dibarengi dengan tawakal. Tapi kalau dengan usaha saja saya harus atur kalimat saya yang indah sekali. Oh, yang pertama saya mendatangkan firman Allah. Kemudian hadis Nabi, perkataan ulama, kemudian saya akan tambah dengan kalimat-kalimat yang indah terakhir saya akan buatkan puisi yang sangat menarik. Senandungkan lagu-lagu. Lah -lagu. nah, ini coba ini. Ini kan indah, gampang itu. Kita bisa membuat tim Ustaz Sulaiman, kita perlu tahu oh, nasibnya Ustaz Sulaiman. Nanti ini saya. Oh, indah, ajaib, luar biasa. Enggak akan masuk ke hati orang kalau tidak dibarengi dengan tawakul serahkan semuanya kepada Allah. Orang dulu itu lihat ngajinya itu, makanya kita banyak istighfar ya semoga manfaat pertemuan kita ini ya. Kita ini kayaknya kurang tawakal ya. Kurang tawakal yang ngaji ini. Sebab orang dulu itu Masya Allah gak pakai begini seramah itu. Ngajinya kalau ngajinya Masya Allah polos orang kiai-kiai dahulu. Muridnya ulama-ulama. Yang masuk Islam di tangan beliur. Lihat manusia Indonesia semuanya. lah Kita ini mengajari tobat satu orang susah setengah mati ya. Itulah kita harus koreksi diri ya sebagai para Pembimbing para ustadz ya didoakan biar ikhlas bener. Orang dulu itu kalau ngajar itu dengernya itu kalau direkam ngantuk. Ya jangan pakai sarah macam ini, nggak aja Alhamdulillah. utawi segala sekapri puji kulillahi kagungane Allah. sudah begitu Tampil buang riak. <tuh> Masya Allah ada begitu. Karena memang apa? Subhanallah batuk tak diobat-obati karena fakirnya kiainya, masya Allah luar biasa. Tapi lihat keluar ulama-ulama, enggak pakai mikrofon, soalnas ini, waduh, masya Allah. Lah kita pakai begini masuk telinga ya. Kau kurang hati, jangan disalahkan yang hadir ya. Didoain saja, semoga yang ngajar ikhlas biar ilmunya nyampe ya. Min yaitu ini diantaranya kekurangan guru tuh begitu. Maka semoga kita termasuk orang yang bisa mengikuti kayak Imam Nawawi. Jangan sampai kami ini lupa berdoa. Ngeri juga ya. Dikatakan pengkhianat. Kalau orang tidak pernah mendoakan jamaahnya atau santrinya, dia itu sebetulnya tidak mengajak kepada Allah. Bukan adai ilah Allah. Bukan ngajak kepada Allah. Tapi ngajak kepada dirinya sendiri. Sehingga dikenal di mana-mana. Uh, ceramahnya enak. Ah, tapi yang menyanjung enggak tambah baik. Ah, ilmunya enggak manfaat disanjung di sana sini. Tapi yang menyanjung mengatakan kagum saya dengan ceramahnya. Tapi dia masih saja mabuk-mabuk. Nah, karena, karena ini kurang ini. Karena kurang bersihnya yang menyampaikan maka tidak nyampe kepada hati para pendengar. Kenapa? Kurang tawakal. Sebab saja yang diambil ceramah, pakai tim yang bagus, apalagi wah, rapi semuanya. Tapi ternyata jika tidak dibaringin dengan doa Kita belum sempurna Kemudian apalagi Biasanya kalau orang tidak pakai tawakul itu bingung Bingungnya bagaimana Tidak bisa arih nafsa Tidak bisa memuaskan hatinya Tidak bisa lapang dada Kalau ada jamaahnya Sedikit kerangajar saja Kadang-kadang Oh kamu ini tidak tahu saya Saya ini ustadz Orang ngajar, tidak punya adab, wah sakit. wah Kalau Nabi Muhammad kan tidak. Dimaklumiyong, oh, namanya orang belajar ya. Kalau sudah baik-baik jadi ustad, kan begitu ya. Jadi harus banyak maklum lega hatinya, nanti tidak banyak mencela Sehingga inilah kaidah yang diadirkan oleh Ibn Atwa'il As-Sakandari, agar hati itu lega. Jangan sampai kita ini, Masya Allah, setelah mengajar, evaluasi, ya Allah, kenapa kok enggak begini lupa evaluasinya ke, ke jamaah oh dasar kepala batu semua ya, Ah salah lihat akhirnya gundah, emosi, enggak mau ngajar lagi karena apa? inilah belum arih nafsak menyerahkan kepada Allah, belum arih nafsak legakan hatimu dengan menyerahkan semuanya kepada Allah makanya enggak pusing para da'i yang sesungguhnya yang hadir seribu orang, seneng yang hadir dua orang, tetap seneng Gak beda itu Sehingga tidak berubah jamaannya seribu Alhamdulillah Dua pahalanya utuh ya Beda gak pahalanya? Utuh tetap Pahalanya tetap Bahkan lebih banyak itu pahalanya orang yang jamaannya sedikit terus Makanya para ustaz Yang jamaannya sedikit itu pahalanya gede Berat Godaannya itu berat Gak sabar kalau jamaahnya banyak ini ada hawa nafsu. Seneng, masyaallah alhamdulillah. Uhu jamaah saya banyak. Ya, tuh dua rusonucu tuh mobil tuh jajar semuanya. Nah, rupanya enggak dapat pahala. Tapi yang santrinya dua itu masyaallah, capek ya. Pahalanya besar, makanya para ustaz enggak boleh putus asa. Oke, gimana bisa enggak putus asa itu? Arih nafsak, legakan hati, serahkan kepada Allah. Tugas saya ngajar berapapun orang yang datang tetap saya ajar. Semuanya saya serahkan kepada Allah, tobat enggak tobat itu adalah urusan Allah. Saya serahkan kepada Allah, bukan kita yang menjadikan mereka tobat, kita hanya sebab saja. Allah. Jadi kita perlu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti oh harus ini target. Sehingga betul para salafuna saleh, ada sebagian ulama itu di saat berdakwah, itu doanya bagaimana? Ya Allah, tunjukkan hasil usahaku nanti kalau aku sudah mati. Jadi ini tawakalnya Pol karena pikirnya yang penting aku usaha. Adapun keberhasilan nanti Allah yang kasih. Tidak harus gedung megah itu saya yang bangun. Tapi pokoknya nanti Allah saya pengen setelah mati baru muncul nanti keberhasilannya itu. Karena apa? Takut rusak hatinya di saat ia itu melihat keberhasilan saat itu. Sehingga tawakalnya kurang. Sehingga setiap usaha berikutnya perhitungannya apa? Wah, bentar lagi pasti jadi bangunan itu sebentar lagi ya, oh masyaallah, jadi tawakalnya kurang sehingga seolah-olah semua keberhasilannya atas usaha akal dan jerih payahnya dia lupa bahwasanya Allah yang mempermudah semuanya itu jadi tolong ya kita kalau berbuat itu serahkan kepada Allah memohon ya, kalau mau lagi sakit minimal, kalau anak kita sakit ngambil air wudhu, menengahkan tangan ya Allah sembuhkan anak saya, al-fatihah baru berangkat ke rumah sakit, yang lupa minta maaf kepada Allah ya Jangan-jangan iman kita keropos benar saat itu Para ustaz pun jangan lupa Sebelum pergi ke majelis itu adalah Mendoakan atau mungkin di majelis seperti Imam Nawawi Sholat dua rakaat lalu memohon Kepada Allah untuk jamaah lah Ini maknanya penting Itu sir rahasia bagaimana orang pada Bisa kebawa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini saja yang bisa kami sampaikan Dan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab Wallahu a'lam biswab Ini sudah pertanyaan tertulis banyak. Bagaimana hukumnya istri bekerja hasilnya lebih banyak dari suami? Alhamdulillah. Nah. Yang tidak boleh itu sombongan begitu. Kalau bertanya bagaimana istri lebih banyak gajinya kok sombong? Wah daftar ahlinya. Nah, jadi itu. Jadi kalau tidak, jadi maksudnya begini hidup dalam rumah tangga keindahan itu harus ada dan bukan karena materi. Kalau suami yang rizkinya banyak, maka alhamdulillah. Kalau suami tidak ada, kadang-kadang oleh Allah dilewatkan istri. Istri yang membantu. Jangan adikang, adikung, adikuno ya. Mentang-mentang sama suamimu yang main perintah karena wah. Ini maksud adalah ciri ahli neraka. Ayuk furnal ashir ya. Jadi ada tapi ada kaidah ya. Laki-laki itu ngasih nafkah, harus tahu itu para bapak kan begitu. Berani kawin makan numpang ini kan kelewatan ya. Makan numpang musibah. Tapi asas pertama seorang suami itu bekerja nyari nafkah. Tapi rizki kadang-kadang kan macet ya kaliannya enggak ada ada peluang kerja buat istri tapi ingat kerjanya yang halal yang benar terhormat maka di saat suami itu kok tidak mampu maka istri berperan enggak ada masalah maka wanita karir itu benar dan boleh adalah untuk memenuhi kebutuhan jangan sampai suaminya kaya raya sudah dapat duit banyak lalu masih umek aja cari kerjaan ini kan betul-betul perempuan yang kasihan dia itu ini adalah Perempuan ini sebenarnya makom tajrid yang kita sebutkan. Sebetulnya oleh Allah diberi kesempatan banyak ibadah. Tak taunya malah pesan, Bang, saya pengen buka usaha di sana loh. Loh ya, kok kerja seneng ya? Dan memang ada adik-adik putri kita itu salah doanya. Ibu-ibu juga banyak yang salah doa. Sekolah tinggi, punya ijazah, ngelamar pekerjaan doanya setiap malam. Ya Allah, semoga... Ya Allah berikan kemudahan untuk bisa diterima di pekerjaan sana Ya Allah, ya doanya minta kerja salah ya kita sudah informasikan kepada adik-adik kami kalau doa yang benar gini ini adik-adik kami yang saya cintai adik-adik putri kalau doa Ya Allah berikan kepada kami suami yang baik mencukupi sampai aku udah usah kerja Ya Allah ayo, Begitu loh, eh, doanya salah makanya suruh kerja juga. Dan ini akan terhindar dari maksiat wanita karir nanti itu. Setelah dicukupi, ya Alhamdulillah, ketemu dengan anak. Doanya mulai siang malam, semoga diterima di sana, kerja di situ. Aha, Salah doa, makanya dikabul. Nah, kemudian kalau ternyata istri lebih banyak, jangan jadikan permasalahan. Harus lebih tawadu. Karena to'at kepada suami tetap ada. Kadang-kadang mohon maaf, suami gak bisa kerja karena enggak ada keahlian, istrinya kerja, suaminya yang memandikan anak, masak. Ya enggak ada masalah ketuker untuk sementara ini apa tugas ini. Tapi yang penting indah, kalau sudah ada kesombongan enggak ketemu. Ini pernah ada dicontohkan zaman Nabi Muhammad itu. Ada seorang wanita itu punya suami, enggak punya. Melarat ya. Ada seorang suami apa seorang wanita datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku itu melarat. Enggak pernah ngasih nafkah." Ya Islam adil, nggak boleh nyeksa orang. Dijawab oleh Rasulullah benar, iya ya Rasulullah nggak pernah ngasih makan, nggak pernah ngasih nafkah. Nabi Muhammad bertanya terus kamu ini dapat makan dari mana? Kalau saya masih bisa dengan anak saya kan saya masih punya panenan korma peninggalan dari orang tua. Oh, kalau memang begitu ya ada dua pilihan buat kamu. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama. Kamu minta cerai saja. Nah ini keadilan Islam ya. Kalau memang suami dolem, enggak pernah ngasih nafkah, berhak untuk minta cerai. Makanya kami menghimbau kepada mahkamah, departemen-departemen yang mengurusi demikian ini, tolong-tolong diperhatikan. Jangan sampai ada suami dolem ya, sudah mau nikah, enggak pernah ngasih nafkah, sudah begitu nikahnya tiga. Ini kan lebih kacau lagi. Nafkah penting. Kalau perut lu lain, nggak ada orang neng, makanya minggu depan aja. Ada ndak? Nggak ada makan harus. Maka Islam adil, berhak mengadukan ke hakim mahkamah. Tolong diperhatikan dicek, dipanggil suaminya betul. Kamu nggak ngasih nafkah? Betul. Kalau betul ya berarti langsung diselesaikan. Kalau ndak, saya nggak sih nafkah. Harus ada bukti. Kalau tidak diambilkan dengan paksa oleh hakim dari duitnya suami diberikan kepada istri. Lihat indahnya Islam itu, tidak ada perempuan yang terhinakan atau teraniaya. Ya. Sudah nyerai tidak bisa, ya kan? Kalau salah faham ya, yang nyeraikan suami sudah tidak garis makan tinggal di rumah, tidak minta cerai tidak dikasih. Nengan terus sudah begitu apa? Di rongrong duitnya, ada begitu. Masya Allah, itu salah pilih bu ya adek-adek itu salah pilih, makanya jangan salah pilih. Biasanya kalau ketemu suami yang jahat, kurang ajar, kemudian enggak pernah ngasih nafkah, ngeret, ngrongrong, itu biasanya salah pilih. Sudah dibilang sama bapak ibunya, "Jangan, Neng, nikah dengan dia. Pokoknya enggak mau mik kalau saya enggak dengan dia." Nah, itu bahaya itu bakal dihinakan sama suami. Nah, Rupanya berat pilihan yang pertama ada Rasulullah harus cerai bagaimana ini sudah punya anak teringat ya masa keindahan dulu ya namanya cinta sudah tertanam ah bingung. Yang kedua apa ya Rasulullah? Oh, yang kedua kamu yang kasih nafkah. Dan di saat itu kamu dapat pahala lipat ganda. Satu, menyenangkan suami, wah pahalanya gede, Bu, nyenengin suami itu luar biasa. Wah, wow. ada bayaran pak ini, ada nah, ini untuk tambahan ini Bu, ini disotot ini. Ibu-ibu sudah ditambah ini, ini harus ada, ada apa Bu? Ini ada kesepakatan ini sudah ada janjian yang dengan Pak Pak tadi Bu ya. Ada janjian Bapak, ada pesan ini. Nanti ada tugasnya Bapak sendiri ada lagi nanti perlu ditegangkan. Minta cereda ini. Istri yang memberi, istri yang memberi, kata Rasulullah, kamu yang memberi dapat pahala tiga. Apa yang Rasulullah? Satu, menyenangkan suami lah ini, menyenangkan suami pahala gede. Menyenangkan istri gimana Lebih gede pahalanya pak. Ibu jangan khawatir, bu jangan nanti ibu saja suruh baik sama suami, tidak adil nanti. Suami harus baik sama istri nanti. Yang pahala kedua adalah pahala silaturahmi karena kamu memberi makan untuk suami dan anak-anakmu. Pahala yang ketiga, pahala sedekah utuh, utuh, utuh. Wah, ya untung kalau begitu ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja, biar saya yang ngasih nafakah, ngasih duit, ngasih bekal untuk suami saya, biar saya dapat tiga pahala. Nah, ini bagus, asab, benar pilihanmu bu. Sambil ngeloyor, ya ngomong. Ya, ya Rasulullah. Kalau sampai ibu-ibu ini denger, pasti mereka pada doa semoga suaminya melarat melarat semua, gitu ya. Biar dia yang dapat duit, dapatnya. Biar dapat. <guluh> Enak. Intinya apa? Tidak penting duit keluar dari mana. Ya, duit ibu, duit suami ya, duit istri, baratnya begitu. Maksudnya apa? Kelegaan ya. Jangan sampai jadi permasalahan. Karena ya, tapi memang musibah ya. Ya mohon maaf ini. Rasulullah pernah melihat wanita banyak di dalam neraka itu, ternyata ya ini musibahnya itu adalah di saat berkarir. Yakfurnalah asyir, merasa gajinya lebih tinggi, gaji suami sudah tidak dianggap. Kamu ini laki-laki, masa cuma sejuta? Saya aja perempuan dua juta. Padahal di saat dia tidak punya, sejuta itu ada nilainya. Tapi di saat gara-gara dia punya duit lebih banyak, merendahkan ini sifat wanita ahli neraka, bukan orang sini tidak penting ya. Tidak penting siapa yang banyak ya. Yang penting hidup itu indah. Semuanya juga untuk anak-anak nyumbang ke suami lebih banyak. Tapi ingat suami tidak boleh ongkang-ongkang tidak -ongkang, usaha. Dosa gede harus usaha. Kalau sudah mentok baru istri bekerja. Kerjanya itu wanita kare diperkenankan adalah untuk memenuhi kebutuhan sang istri, sang suami. Istri merasa uang saya lebih besar sehingga tidak menghormati, menempatkan suami pada posisinya. Ini yang salah tadi, ini ada kelanjutannya, rumahnya sudah dijawab. Apa yang harus dilakukan istri? Tobat, sadar, ngerti, itu saja. Berusahkah suami yang hasilnya pas-pasan? Ya enggak, asalkan dia tidak buang-buang duit ya. Hasilnya pas-pasan, Alhamdulillah yang kurang itu loh, harus banyak usaha ya. Pas-pasan cukup. Kalau seandainya kurang pun tidak dosa, bahkan kalau suami tidak ngasih dafakah kepada istri pun tidak dosa asalkan sudah usaha. Kerja sana tidak dapat, sudah dapat gaji, di tengah jalan duit jatuh, mau gimana lagi? Mau suruh nyuri, Islam tidak memaksa, yang dosa itu nganggur. Sudah nganggur, dolim kepada istri, itu musibah. Ini kemudian pertanyaan tertulis yang lain. Agama itu mengikuti zaman atau zaman mengikuti agama Sedang di zaman ini banyak hal-hal yang sudah Tidak sesuai syariat Islam Jujur saya Tidak sanggup jika saya mengikuti semua gaya hidup Nabi Muhammad SAW Agama yang harus kita ikuti Bukan agama mengikuti zaman Tapi kalau orang ngerti agama Tidak ada yang susah Agama itu yang harus diikuti bukan zaman. Sekarang zaman macam-macam ya, masa ikut? Ada patoannya. Ngikuti Nabi Muhammad itu bukan ngikutin bentuk pekerjaannya itu. Misalnya pasar raya, supermarket, ya kan? Ndak pernah itu adalah zaman sekarang pasar tidak seperti dulu. Tapi sekarang dibentuk seperti pasar supermarket, pasar gede. Itu termasuk kemajuan. Bagaimana ngikut Rasulullah dengan supermarket ini? Jual belinya yang benar di dalamnya, kan begitu saja. Tidak harus kita hidup seperti zaman Rasulullah, kalau jualan nanti di bawah terik matahari. Ini kan orang yang suka memitahkan itu, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, jadi tersiksa nanti. Ngikuti Nabi itu ada makna mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ceramah zaman Nabi Muhammad gak ada mikrofon, capek nanti kita. Dan di bawah terik matahari, mimbarnya adalah keledainya Nabi Muhammad agar lebih tinggi. Jadi mungkin salah paham, kalau ada orang capek mengikuti syariat Nabi Muhammad, salah paham. Pakai kerudung, ada yang tersisa pakai kerudung atau tidak? Gak ada kalau ahli iman, karena pasrah. Kalau saya tidak bisa ngikuti kerudung, pakai kerudung karena ngikuti zaman. Sekarang zaman mengurai rambut dia. Ya? Zaman Nabi mengurai rambut sudah ada siapa bilang enggak ada, tapi orang yang enggak enggak enggak insyaf di situ. Jadi, mengikuti Nabi Muhammad itu tidak akan tersiksa kecuali dia salah paham atau hawa nafsu. Sebetulnya harus ada contoh di sini. Seperti apa yang menjadikan anda kerepotan mengikuti Nabi Muhammad saw ini? Sebab mengikuti Nabi Muhammad tidak ada yang repot. Naik mobil mewah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad bagi orang yang punya duit ya agar bisa bersyukur ya. Syukur caranya apa? Di samping naik mobil mewah juga bangun pesantren sama masjid itu. Ini ada maknanya itu dinikmati. Punya uang dinikmati, punya ini dinikmati. Nah, ini adalah Nabi Muhammad yang mengajarkannya. Tapi maksiat tidak boleh. Haram. Melanggar syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi ini pertanyaannya adalah, jawabannya sangat jelas bahwasannya, mengikuti agama. Bukan agama mengikuti zaman. Sebab agama Nabi Muhammad pasti sesuai dengan zaman. Tidak ada yang tidak sesuai. Kalau ada yang terseksa, dalam beragama Padahal itu benar dari Nabi Muhammad Pasti salah tafsir itu Salah pemahamannya Kemudian ada lagi tertulis Apakah ada anjuran kita berpuasa pada bulan Muharram? Ya Di Muharram semuanya dianjurkan kita berpuasa Tapi lebih lagi ditekankan adalah tanggal 9 dan 10 Tasua' sama asura'nya ya Ter 9 dan sepuluh itu sangat dianjurkan menghapus dosa lalu dan akan datang tanggal sembilan Nabi Muhammad puasa, tanggal sepuluhnya akan berpuasa Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan puasa dan pahalanya diantara disebutkan Ufirullahumataqadda mabindambih wa ma ta'akhar diampuni dosa yang lalu yang akan datang Ya. tapi ingat memahami makna ini adalah harus benar gara-gara dengar ini akhirnya bermaksiat terus terus kok maksiat kenapa? Saya mau puasa di bulan surah Bulan Muharram saja ya Dihapus dosa saya Bukan begitu maksudnya Jadi itu sempat pengampunan dosa Orang yang insaf akan dosa Kalau ngelanggarnya Ngelanggar kerang-terangan Kayak gitu Ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Akekah itu Pada umur berapa Akekah itu Adalah menyembelih binatang sab, uh, Kambing Sebagai Sedekah yang dilakukan atas nama bayi, dibebankan kepada orang tua, kalau anda punya anak maka disunahkan anda untuk meluarkan akekah, anak laki-laki dua dan anak perempuan satu, adapun waktunya adalah mulai dari lahir sampai akil balik umur tujuh hari mangga dua satu hari mangga belum punya duit satu tahun belum punya duit tiga tahun enggak punya duit sepuluh tahun enggak punya duit lima belas tahun baru diakeki setelah balik serahkan urusannya kepada dirinya sendiri tinggal ngomong nak bapak dulu belum punya duit belum saya akeki kamu akekah sendiri ya ya ya sebab kalau sudah dewasa itu tanggungan tidak tidak tibebankkan ke orang tua lagi kemudian syarat-syarat kambing untuk akekah umurnya berapa tidak ada syarat yang terinci intinya adalah seperti korban ya, korban itu apa ya semampunya kalau gede-gede di dalam Al-Qurban, korban kan disebutkan harus begini, begini, begini, itu bagi orang yang mampu digambarkan di masyarakat Arab, kalau masyarakat Arab itu kan biasanya miara kambing banyak, maka kalau korban jangan diambil yang kecil, ambil yang paling gede kalau bisa yang harga 3 juta bagus, 2, 3 juta, 6 juta kalau tidak bisa harga 1 juta 500 satu kambing, kalau tidak bisa yang 1 juta kalau punyanya duit cuma 700 ribu ya 700, kalau tidak punya duit 700 ribu 500, ya beli yang 500 daripada Anda AKK. ya jadi tidak ada batasan-batasan semacam itu tapi sesuai dengan kemampuan, tapi jangan pelit hanya ada standar umum adalah yang gede ya, biasanya adalah sudah menginjak tahun kedua biasanya giginya sudah jatuh itu gede kalau suruh milih gigi masih utuh, perempuan gede, harganya 2 ,5 juta setengah. Ini ada masalah giginya sudah jatuh, laki-laki harganya 300 ribu. Milih mana? Nah ini kadang-kadang orang berpegang pada tek luhir, memaksakan sudah kurus, kecil, giginya jatuh karena memang kambing kerdil tua. Eh ini. Bukan itu, yang penting lebih gede lebih bagus. Intinya adalah korban itu ambil yang terbaik karena itu akan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Masyaallah, tidak ada pertanyaan langsung. Apakah yang dimaksud dengan sufi? Sufi, sufi itu dari uh, sufi itu orangnya. Tasawuf adalah ee uh, masdar dari tasawwuf. Tasawuf itu adalah pembersihan hati karena itu bukan dari kalimat bahasa Arab ya tasawuf itu intinya ilmu untuk membersihkan hati tapi disinggung juga sama Ustadz Ja'far bahwa ilmu untuk membersihkan hati agar tidak dengki agar semakin tawakal yang kita pelajari di sini ilmu tasawuf ilmu tasawuf bukan ilmu ngana-ngana bisa terbang, gak makan, ini bukan itu biar ditusuk, gak, bukan itu gak, gak dipenggal lehernya apa Dipenggal, ditusuk pisau tidak luka, bukan itu. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati agar tidak dengki, tidak dendam dan sebagainya. Tasawuf, sufi, itu bukan dari bahasa Arab ya dalam bahasa Arab. Sehingga para ulama-ulama mendiskusikan lafad dari asal lafad apa. Intinya ilmu tasawuf, ilmu yang membersihkan hati. Yang mengkari ilmu tasawuf adalah orang mengajak ngotori hati. Gitu saja, kok idah. Kemarin ingat masalah identitas, identitas harus kita berani menjelaskan. Jangan ragu duduk di mana saja. Kami pun biasa kalau diskusi di Jakarta di ini kami selalu menyebutkan identitas dulu. Kami adalah Muslim ahli sunnah wal jamaah ashariyah sufiah tasawuf harus diikutkan. Karena ini ada orang memuji tasawuf ini orang bingung lah kok tasawuf dimusuhi. Uh oh, katanya tasawuf itu yang macam-macam mengatakan Allah dalam dirinya. Nah, itu bukan tasawuf itu ahli hulul Mengatakan Allah ada dalam dirinya. Ini kan gak benar. Tasawuf udah ngajari. Tasawuf itu yang tulis Imam Buzali. Bersihkan hati. Bidayah itu lidah yang kita ajari. Ada selama ini pelajaran di majelis ini. Agar kita ngaku. Tuhan aku adalah Allah. Ada gak? Gak ada. Jadi tasawuf itu adalah benar hak. Dan tasawuf gak ada macam-macamnya. Tasawuf satu. Ada pun menjahat tasawuf. Macam-macam. Ada orang rusak ilmu tasawuf. Ada. Ya itu orang yang ngaku. Ngaku. Katanya ahli tasawuf. Padahal dia orang yang ingin kerusak tasawuf. Tak rekoh adalah bagian daripada cara menempuh ilmu tasawuf. Adapun kalimat tasawuf itu sendiri. Ulama berbeda pendapat ada dari lima bahasa, lima sumber. Ya. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata sof. Sof itu adalah wal. Wal itu baju keras, baju kasar. Biasanya hanya digunakan oleh orang-orang yang jauh dari keletatan dunia. Kenapa disebut seperti itu? Karena umumnya ahli tasawuf itu adalah jauh dari urusan dunia. Sof. Ada yang mengatakan dari kata sofa bersih as -so hati yang bersih ya maka sofi, jernih ahli tasawuf selalu menjernihkan hati ada yang mengatakan tasawuf yang ketiga dari kata sof sof itu, sof itu barisan itu karena ahli tasawuf itu biasanya senang kalau salat paling depan ya sof ya ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata uh, apa sabu di zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang hidup bersama Rasulullah meninggalkan rumah keluarganya ternyata hanya untuk bersanding dengan Nabi Muhammad di suffah, pinggiran samping masjid Nabi Muhammad agar mudah melakukan ibadah. Dia orang yang hanya berjuang untuk ibadah. Maka itu ashabus suffah. Ada yang mengatakan tasawuf diambil dari kata itu. Ada yang mengatakan diambil dari bahasa Yunani ya, sophos ya. Sophos itu adalah uh, bijaksana ya, filosofis ya. Sophos sophos itu bijaksana atau hikmah ya. Ahli video orang pia apa uh, apa namanya? Biasanya ahli tasawuf itu omongannya bijaksana ya. Filosofis ya, philos dan sopos ya. Sophos itu adalah kebijaksanaan. Jadi orang ahli tasawuf ini adalah masalah segi bahasa tapi lamushah mushahata istilah jangan diributkan istilah dari mana pun asalnya. Yang penting istilah tasawuf itu adalah istilah bagaimana membersihkan hati. Adapun dalam Islam maknanya adalah tazkiyatun nafas membersihkan hati. Atau tathirul kulub bersihkan hati. Akan tapi kami tetap konsekuen, tetap ingin mempertahankan istilah tasawuf. Tidak ingin merubah dengan kalimat tasgiatun nafas ilmu suluk. Tidak ingin. Kenapa? Sudah terbiasa mengakar ulama-ulama dahulu itu kalau ingin menyanjung gurunya dengan sebutan sufi. Kalau kita tinggalkan orang lupa dengan istilah ini. Sementara ada penjahat-penjahat yang mencaci maki ahli tasawuf. Akhirnya apa anak kita? Ya Allah, bapak saya sufi, kacau ini. Jadi tetap tolong, biasakan dengan kalimat tersawuf, sufi, tersawuf, sufi, tersawuf. Sufi, karena apa? Ini sudah mengakar. Imam Ibn Hajar al Asqalani punya sanad hadis, di saat beliau ingin menyanjung gurnya, disebut dengan sufi, sufi, sufi. Jadi kalimat sufi sudah mengakar. Maknanya adalah ya teskiatu nafas, membersihkan jiwa. Apalagi? Apakah di dalam...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 tidak ngerti apa sih, ong nyebut anta ya Rasulullah, ya Rasulullah syirik, sudah mati dipanggil ya ya ya, eh. imamnya mereka dalam sebuah kitabnya biasa menyebut ya Rasulullah, tidak ada masalah. Ada lagi di syirik ini, berjanji syirik aduh bed, ah subhanallah, itu orang pusing. ong kita di Cirebon teriak-teriak, kalau memang syirik tolong jelaskan ke saya, nggak ada yang datang ke rumah, dijamin setiap datang pulang seratus ribu yang ingin ngingetkan, ayo.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 Kalau seandainya Nabi Muhammad datang waktu berdiri, pasti datang waktu membaca kitab Diba'i karena kitab Diba'i itu kitab sangat barokah. Sudah lama itu disusun, jadi sudah dibaca jutaan manusia ini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wala tu'adzibna wa'furna wala tuhznna wa'afina wala tumritna wa akribna. wala tu'hidna. wa'athirna wala tuthir 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadiklah iman kami, jadiklah akidah kami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 Berikan kepada kami semua Ya Allah, khusnul khatimah Mati dalam keadaan iman, iman ya Allah, iman Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirat ya hasanah, wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala Ali wa sallam Wa alhamdulillahi alamin, al fatihah Wa maaf dan mohon doa selalu. da'a assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh